Amin. Subhanallah, dari syiror anfusina, dan dari sayyat amalina, tiada hikmah Allah, maka tiada keberkatan. Tiada keberkatan, maka tiada hikmah. Saya bersaksi tidak ada yang maha esa selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah Rasul-Nya, tiada nabi setelah-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang Maha Kudus: "Ya orang-orang yang beriman, bertakulalah kepada Allah, يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم Qul huwallahu la ilaha wa huwa ar-rasuluhu faqad faaza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khayrul haddi haddi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asharral umuri muhdatsatuha fa alhamdulillah sanantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat bisa berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa dan juga nikmat-nikmat yang lain seperti Allah masih memudahkan kita untuk beribadah entah di malam hari, tahajud, qiyamul lail menyambut turunnya Lailatul Qadar dan semisalnya. Dan ini adalah anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba tatkala Hamba tersebut Allah mudahkan untuk beramal soleh, Allah mudahkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan juga di antara nikmat tersebut adalah Allah masih memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Kita membaca hadis Nabi saw. Kita membaca penjelasan para ulama kita belajar tauhid, belajar fikih dan ilmu-ilmu agama yang lainnya yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan warisan satu-satunya dari para nabi yaitu ilmu agama. Maka ini adalah termasuk nikmat Allah yang paling besar. Allah menjadikan kita sebagai penuntut ilmu agama. Ya. Baik di masa yang di masa yang enak ya, di masa yang mudah ya. Di ataupun di masa yang sulit sekarang Allah tetap memberikan kita kemudahan Dalam menuntut ilmu agama Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang paling besar Yang Allah berikan kepada seorang hamba Tayyip, Seperti biasa kita akan menyambung pembahasan kitab ya, Syama'ilun Nabi Tentang aspek kehidupan Nabi Alaihi SAW ya, Entah dari sisi akhlak beliau, fisik beliau dan yang lainnya dan kita sampai masih pembahasan tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih khususnya adalah tentang puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sampai di hadis e, nomor 310 kita baca hadisnya qala al-imamu tirmidzi hadatsana muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana abdurrahman bin mahdi qala hadatsana sufyan an mansur An Ibrahim An Al Qomah. Kala Sallatu, Ainsyata Taala Anha, akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Husu min alayya michea. Kala kan amaluhu di Wa ayu kum yutiuku maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutiuku. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Kata Imam Cermini mengatakan. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Sufyan as-Sawuri dari Mansur dari Ibrahim dari Al-Komah seorang Tabi'in. Beliau mengatakan, saya bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taalaanha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan suatu amalan di hari-harinya, maka Aisyah menjawab, Kana amaluhu di matan, amalan Nabi SAW, berkesinambungan, atau dikerjakan terus menerus. Wa ayyukum yuti'ku, makana Rasulullah SAW yuti'ku, dan siapa yang diantara kalian, yang mampu, mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak, hafidzohulloh Taala menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan hadal hadisun amun visa iril ibadat. Hadis ini adalah hadis umum dalam seluruh ibadah, tidak menunjukkan kepada kekhususan tentang puasa. Padahal bab ini adalah bab puasa, tetapi Hadis yang kita bacakan tadi ternyata adalah hadis umum berkaitan dengan seluruh ibadah. Maksudnya adalah amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikerjakan secara berkesinambungan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu ibadah, entah puasa, entah sholat, atau hal-hal yang sifatnya sunnah tidak wajib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya pasti berkesinambungan terus menerus ya tidak terputus. Inilah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ibadah. Jadi, hadis ini menunjukkan keumuman ibadah, bukan hanya sebatas puasa saja. Sah Kemudian Syekh meluruskan, "Wa la yahtasu bi babisiyam dan tidak khusus menjelaskan tentang puasa saja. Wa annal musannifa rahmatullahi taala alaihi auradahu fi hadhi tarjamah" Di minhu fi mudawamati Nabi sallallahu alaihi yasumuhu min tawwa. Bisa jadi penulis yaitu Al-Imam Tirmizi ya, menyebutkan hadis ini di ini untuk memberikan faidah tentang berkesinambungannya Nabi SAW dalam mengerjakan puasa sunnah. Karena termasuk amalan yang Nabi kerjakan secara berkesinambungan adalah termasuk salah satunya adalah puah puasa. Sekalipun hadisnya umum mencakup seluruh ibadah, kata Sheikh Abdul Razak, bisa jadi penulis yaitu Imam Termiti menyebutkan hadis ini karena termasuk ibadah yang Nabi kerjakan secara berkesinambungan terus-menerus adalah ibadah puasa sunnah. Dikarenakan amalan Nabi, amal saleh yang Nabi kerjakan selalu dikerjakan berkesinambungan. Nah, maka mencakup juga di dalamnya adalah puah puasa. Kemudian, pertanyaan Al-Qamah di sini, ketika bertanya kepada Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu r.a. Yaitu beliau mengatakan, akan Rasulullah s.a.w. yakhusu minal ayyami syai'ah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan suatu amalan dari harinya, dari hari-harinya? Maka maksudnya adalah ibadah sunnah, yaitu hal kana sallallahu alaihi wasallam yakhussu yawman minal ayyam bi syai'im min tatawu'is shalah au tatawu'is shiyam aw ay au ayyin ayy ibadah. Jadi maksud dari perkataan al-Qamah Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan suatu ibadah dari harinya? Maksudnya adalah mengkhususkan amalan sunnah seperti sholat sunnah, ya, atau puasa sunnah, ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian Aisyah menjawab, kanat amaluhu di matan. Amalan beliau yang beliau kerjakan di matan, ay mudahwah matan. Yaitu amalan beliau, amalan sunnah yang beliau kerjakan Senantiasa dikerjakan terus menerus atau berkesinambungan atau istiqamah Contoh misalnya kita uh, salat duha Walaupun cuma dua rokaat tetapi dikerjakan setiap hari, tidak terputus Nah inilah yang disebut dengan amalan yang dikerjakan berkesinambungan Dan termasuk ibadah yang Allah cintai dan termasuk ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan yaitu tatkala suatu ibadah dikerjakan secara berkesinambungan. Dan Syekh meneruskan, wahabbul il, wahabbul ilallah, wa habul wa habul a'mal ila Allah wa habul amali ila Allah adwa mahu wa in qalla falmudawamah 'alal amali alqalil wal istimrari Alladhi yaf'aluhul insan marratan Au marrataini thumma yan qati Syekh menyebutkan Bahawa amalan yang paling Allah cintai adalah Amalan yang dikerjakan terus menerus sekalipun jumlahnya sedikit Contoh salat fitr misalnya Minimal rokaat Untuk mengerjakan salat fitr adalah satu rokaat Walaupun cuma satu rokaat tetapi dikerjakan terus-menerus setiap hari, setiap malam, maka inilah amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga amalan yang dicintai oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Maka berkesinambungan atas amalan yang sedikit dan terus-menerus dikerjakan, itu lebih baik daripada amalan yang banyak yang dikerjakan manusia, tetapi dikerjakan cuma sekali atau dua kali kemudian terputus. Contoh misalnya seorang yang memulai ya, ibadahnya. Misalnya 8 rokaat setiap hari sholat buha. Ya, jumlah cukup banyak. Kemudian sekali, dua kali. Karena kebanyakan misalnya. Lalu timbul bosan. Akhirnya apa? Akhirnya terterputus Nah maka ini sangat disayangkan. Ya. Maka ketika kita mengambil suatu amalan atau mengerjakan suatu amalan, maka Amalkanlah semampu kita Tujuannya apa? Agar amalan yang kita kerjakan semampu kita Bisa kita istiqomahkan, Bisa kita kerjakan berkesinambungan Jangan langsung banyak Khawatirnya ketika dikerjakan langsung banyak Kemudian timbul capek, timbul bosan Kemudian ter terputus Tidak dikerjakan secara berkesinambungan Kemudian Sheikh meneruskan Wa li hadha yanbagi 'ala al-muslim fi bab at-tawawwu an yanzura min dhalika ma yutiqu hatta la yamalla min ibadati Allah fa inna Allah la yamallu hatta yamalla abdu Syekh meneruskan bahwa oleh karena inilah sepantasnya kepada seorang muslim dalam menjalankan ibadah sunnah seperti puasa sunnah salat sunnah dan seterusnya dia harus melihat Kemampu, dia harus melihat kemampuan yang dia miliki ketika mengerjakan suatu ibadah sunnah supaya dia tidak bosan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika amalan itu dikerjakan dengan jumlah yang banyak, sedangkan fisik terbatas, itu bisa menimbulkan keletihan dan kebosanan. Maka kerjakanlah ibadah semampunya agar bisa berkesinambungan. Maka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bosan. Ya, tidaklah bosan sampai hamba tadi sampai hambanya yang menjadi boh, bosan tatkala ibadahnya dikerjakan dengan jumlah yang banyak kemudian terputus tidak ber, berkesinambungan. Kemudian di antara jawaban Aisyah radhiyallahu juga beliau menjelaskan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq Siapa yang diantara kalian mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bosan dalam ibadah beliau. Dikarenakan beliau tidaklah bosan sekalipun dengan jumlah yang banyak yang beliau ker kerjakan. Dikarenakan apa alasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengerjakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Syekh menyebutkan Ayat Allah Azza wa Jalla, man yang pada Nabihi bersabri, walmurabba'ah, walmujahaddah, malah yutikubayruhu. Fakah anak kembali ibadil Allah Azza wa Jalla, Abu wa mudah, wa amal wa istanan fih, wa khusyuan, wa ikbalan Allah Jalla wa Ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ibadah. Yang mana terkadang jumlahnya cukup banyak Yang kita tidak mampu Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada nabinya Nabi kita Muhammad SAW Sifat sabar Maka ketika kita mengerjakan sebuah ibadah Kemudian kita berusaha untuk berkesinambungan Maka yang paling penting Kita memiliki sifat sah, sabar Harus sabar dalam mengerjakan sebuah ibah, ibadah Sama halnya kita seperti berada di Waktu sekarang, ya wajib berpuasa, ya dari uh, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka ibadah itu harus sabar tatkala mengerjakannya, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Demikian pula ibadah yang kita kerjakan secara berkesinambungan, maka harus sabar, sebagaimana sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat sabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mampu mengerjakan ibadah-ibadah ter tersebut. Kemudian wal murobboh dan berkesinambungan wal mujahadah dan kesungguhan. Apa yang tidak mampu selain beliau? Berbeda dengan umatnya, berbeda dengan kita. Kita tidak sekuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak kita tidak sesabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beribadalah semampu kita Agar ibadah yang kita kerjakan Bisa berkesinambungan Maka harus seseorang itu sabar ya, Bersungguh-sungguh berkesinambungan Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Syekh meneruskan Dan Rasul Sallallahu alaihi wa Adalah hamba Allah Yang paling sempurna ibadahnya Yang paling sempurna Bentuk penghambaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat ya, sebagaimana hadis sebelumnya dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di tengah malam atau salat malam beliau dengan jumlah yang sangat dengan jumlah yang banyak dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga uh, membaca surah-surah yang panjang ya di rokakat-rokakat beliau sampai-sampai kaki beliau beng -bunkar. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Seseorang yang ibadahnya luar biasa, bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Di antara alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beribadah kepada Allah ya, dengan uh, kesungguhan, ya, sampai-sampai kaki beliau bengkak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kepada Allah bahwa beliau adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, bukankah dosa engkau telah diampuni yang telah lalu dan akan datang? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Afala aku nu'ab dan Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah itu dapat dilihat dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kesinambungannya, istiqamahnya. Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh meneruskan, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang bentuk penghambaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga adalah hamba yang paling bermudawamah atau istiqomah dalam beramal, tidak terputus-putus. Dan juga amal beliau ihsan, bagus, baik. Tidak meremehkan, tidak mengentengkan, tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah beliau. Dan khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah hamba yang paling khusyuk dalam ibadahnya karena yang paling penting dari ibadah adalah kekhusyuannya. Seperti salat misalnya. Maka seseorang ya, yang salat berjamaah, satu dengan yang lainnya pahalanya tidak sama. Ada pahalanya banyak, ada pahalanya sedikit, bahkan ada pahalanya tidak ada sama sekali. Di antara hal yang membedakan demikian adalah karena kekhusyuannya. Semakin khusyuk seseorang di dalam salatnya, maka semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Dan juga Rasulullah adalah hamba yang sering menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dari kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Bisa kita lihat dari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkesinambungan dalam ibadahnya, dalam amalannya. Nah, inilah yang sangat patut kita contoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana khusyuknya, bagaimana bentuk penghambaan Nabi kita Muhammad kepada Allah, bagaimana beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah umatnya yang harus mereka laksanakan yang harus mereka terapkan, yang harus mereka amalkan yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal beribadah. entah kesungguhannya, kesabaran beliau ya, kemudian berkesinambungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan hadis yang berikutnya, hadis nomor 311. قال الإمام الترمذي حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام ابن أروى عن أبي هي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإندي و عند امرأةن فقال من هذه قلت Alaikum min al-a'mal ma tutiqun Fawallah la yamallu fa wallah la yamallu Allah hatta tamallu wa kana habba ila, habba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdah abdah bin Sulaiman Al-Kilabi Dari Hisham bin Urwah Dari ayahnya, yaitu Urwah Hisham bin Urwah dari ayahnya, itu Urwah Urwah adalah anaknya Zubair bin Awam Urwah dari bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Maka diantara keindahan sanat ini adalah Seorang anak meriwayatkan hadis dari ayahnya Kemudian seorang eh uh, ponakan seseorang uh, ponakan mengambil hadis dari dari bibinya yaitu Urwah dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku atau kepadaku dan di dan di sisiku ada seorang perempuan lalu saya mengatakan lalu beliau bertanya man hadhi siapa ini Kultu saya menjawab fulanah si fulan si fulan. Jadi dalam istilah bahasa Arab, ketika menyebutkan eh, ketika menyebutkan nama tidak langsung, ya maka dengan istilah fulanatu fulanah si anu. Tapi kalau laki-laki si fulan ya, si anu dengan tidak menyebutkan nah nama. Kemudian ketika di, ditanya oleh Rasulullah siapa ini, maka Aisyah menjawab Fulana si anu la tanamul laila tidak tidur di malam hari. Tidak tidurnya si fulanah ini, perempuan ini di malam hari bukan begadang, bukan sesuatu urusan yang tidak ada faedahnya tidak, tetapi dia tidak tidur malam karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena qiyamul layl. Maka bagaimana reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Alaykum minal a'mal ma tutiqun Lazimilah amalan-amalan yang kalian mampu Yang kalian sanggupi Fawallah la yamallullah Maka demi Allah Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Kemudian Kata Aisyah mengatakan Dan amalan yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai adalah amalan yang beliau dan amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang dikerjakan pelakunya secara berkesinambungan. Ini menunjukkan bahwa amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang mengerjakan amalan yang dikerjakan terus-menerus. Nah Tentang hadis ini Kita baca penjelasan dari Isyad Abdul Razak Beliau mengatakan uh, Aisyah mengatakan Masuk bertamu Kepadaku, masuk mengunjungiku Rasulullah SAW Dan di sampingku ada seorang perempuan Nah perempuan ini ada yang mengatakan Namanya adalah Al-Hawla Hawla binti Tuwaitin Bin Asad bin Abdul Azza ha Al-Hawla Binti Tuaitin, bin Asad, bin Abdul Azizah. Wa anha min roh ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan perempuan ini, hawalah ini, adalah termasuk kerabat dari ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau termasuk kerabatnya Khadijah, istri Nabi saw. Nah, ketika ada di sisi Aisyah seorang perempuan, maka Rasul bertanya, manhadis siapa ini? Maka Aisyah menjawab Fulana si Fulan si Fulana yang tidak malak, yang tidak tidur di malam di malam hari. Maksudnya adalah Aiy taumdi taumdi laillaha khoimatanil lahi subhanahu wa taala falatanam. Maksud dari perkataan Aisyah bahwa uh, Hawla ini tidak tidur di malam hari, yaitu bahwasannya beliau Hawla melewatkan malamnya atau menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak tidur. Hmm. Tidak tidur di malam hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum minal a'mal ma tutiqun." Lazimilah amalan-amalan yang kalian mampu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Kalian beramallah amalan yang kalian mampu, ya alasannya adalah syekh menyebutkan li'annal jismah mahma nashita mito'ah fa innahu yalhaquhu an-nasbu wat'ab fa yahtaju ila dikarenakan fisik bagaimanapun semangatnya bagaimanapun kuatnya untuk mengerjakan ketaatan maka dia akan ditimpakan kelelahan maka akan kelelahan dan kecapaian maka perlu yang namanya istirahat. Nah, dikarenakan fisik ini sekalipun kita kuat, bersemangat ya. Kalau kita memaksakan untuk misalnya beribadah sepanjang malam ya. Maka fisik kita tentu akan menurun. Fisik kita tentu akan lemah sehingga perlu yang namanya ist istirahat. Yang mana kalau kita tidak istirahat, maka tubuh kita bisa bisa sakit, ya. sehingga dan juga bisa menyebabkan kebosanan, sehingga akan terputus amalan di malam-malam berikutnya. Inilah penyebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kerjakanlah amalan yang kalian mampu, jangan memaksakan, karena fisik pun juga punya hak, sekalipun dia semangat, kalau misalnya dipaksakan, ya, maka tubuh akan merespon, bisa sakit bisa letih ya kemudian akhirnya apa? tidak bisa mengerjakan di malam-malam berikutnya dan juga bisa mengakibatkan kebosanan dan seterusnya kemudian syah meneruskan فَلَا يُحَمِّلُ الْإِنْسَانْ جِسْمَهُ مَا لَا يُتِقْ maka janganlah seseorang itu membebani fisiknya terhadap amalan yang dia tidak mampu وَبَعْدُ النَّاسْ فِي بِدَيَ تِسْتِقُوَ مَتِهِ يُحَمِّلُ نَفْسَهُ مَا لَا belum menyebutkan, dan sebagian orang ya Di awal-awal istiqamahnya dia Di awal hijrah misalnya Di awal-awal semangatnya dia Mengetahui sunnah misalnya Maka ada sebagian orang itu terkadang Dia memaksakan dirinya Untuk mengerjakan amalan yang tidak mampu ya. Yang dia Susah mengerjakannya Kemudian akibatnya apa? Kemudian kata syekh Semua ba'da ayyam Ya bada'u yahissu anna dzalika saqilun 'alaihi fayanqati. Kemudian setelah beberapa hari mulailah dia merasa bahawa perbuatan yang dia kerjakan, dia mengerjakan amalan yang dia paksakan, dia mengerjakan amalan yang dia tidak mampu yang dia tidak sanggup. Setelah setelah beberapa hari maka dia mulai merasa berat mulai merasa bosan, kemudian ter, terputus nah, jadi setelah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya maka renungkanlah ya. maka perhatikanlah apakah kita sanggup mengerjakannya secara berkesinambungan maka mulailah dengan perkara-perkara yang sedikit dulu ya perkara-perkara yang ringan ya, sehingga kita bisa beristikomah, kalau kita bisa istikomah dengan yang sedikit, bisa kita tambah dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Jadi intinya mulai dengan perkara-perkara yang tidak memberatkan, tidak mem membebani. Kemudian syekh meneruskan, "Firmanah syibhiba bin nawafil an yakhudaha bihasbihasabihasabima yutiq wa tadruju fida dikahtayasdat." Nah, jadi syekh menyebutkan yang cocok atau yang pantas atau yang sesuai dalam bab amalan-amalan sunnah bahwa seseorang itu mengerjakannya sesuai kemampuan dia dan bertahap sehingga dia bisa menambah amalan yang dia kerjakan. Jadi uh, seseorang ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingin istiqamah maka mulailah dengan amalan-amalan yang dia sanggupi, yang dia uh, sanggupi. Kemudian kalau dia bisa berkesinambungan terus-menerus maka bisa dengan bertahap menambahnya sedikit demi demi sedikit. Nah kemudian dalam hadis ini ada sebuah faidah yang disebutkan oleh al-hafidh ibnu hajar ya di dalam kitab fathul Bari Syarah sahih al bukhari. Jadi di hadis ini rasulullah saw bersumpah dengan nama Allah ketika rasul mengatakan alaikum min a'mal akmal ma tu lazimilah amalan amalan yang kalian sanggupi Kemudian Rasul bersumpah dengan mengatakan fa wallah, maka demi Allah. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalianlah yang bosan. Nah, sumpah di sini kata al hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari beliau menyebutkan fihi jawazul half, fihi jawazul halif min ghairi istihlafin wa qad yustahabbu idza wa qad yustahabbu idza kana fi tafkhini Amrin min, min umudin, awal hasi alehi atau tanfirin min almahdul. Jadi beliau menyebutkan uh, tentang sumpah ya. Jadi di sini Rasulullah saw bersumpah dengan dengan nama nama Allah demi Allah. Jadi beliau menjelaskan bahwa fihi hadis ini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Kan uh, termasuk uh, bolehnya bersumpah. Contoh misalnya ada yang dituduh mencuri. Kemudian dia meyakinkan bahwa dia tidak mencuri. Kemudian orang-orang mengatakan bersumpah. Bersumpahlah engkau. Nah, berarti kan orang ini diminta untuk ber bersumpah. Maka dia bersumpah maka boleh. Dan boleh juga bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Bahkan terkadang dianjurkan kapan? Jika untuk mengagungkan suatu urusan agama Seperti misalnya untuk mengagungkan Al-Quran Atau mengagungkan Sunnah Contoh ketika misalnya ada kajian Agar para jamaah ya Para orang yang hadir Semakin semangat untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Maka si da'i mengatakan demi Allah Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah adalah jalan keselamatan kita. Al-Qur'an dan sunnah adalah salah satu, satu adalah satu-satunya cara kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Maka dia mengawali dengan demi Allah dengan sumpah. Maka ini dianjurkan untuk apa? Untuk mengagungkan suatu permasalahan agama yaitu tentang pentingnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Itu yang pertama. Jadi bersumpah tanpa diminta bersumpah Terkadang dianjurkan jika untuk mengagungkan suatu perkara dalam agama atau dalam rangka untuk memotivasi orang lain beragama. Seperti misalnya kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi untuk membuat seseorang termotivasi beribadah di malam malam di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita bersumpah untuk menasehati dia demi Allah. Jangan sampai engkau malas untuk beribadah di 10 malam terakhir Kenapa? Karena di malam-malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadar Yang tidak akan terulang kecuali tahun depan Kemudian kita memulai dengan sumpah demi Allah Tujuannya apa? Agar orang yang mendengar semakin termotivasi Agar dia semakin bersungguh-sungguh Untuk beribadah di 10 malam terakhir Maka boleh dia bersumpah Untuk menasehatnya bahkan dianjurkan Sehingga orang yang mendengar orang yang dinasihati semakin ter, termotivasi demi Allah waktu tidak akan terulang demi Allah kita tidak tahu tahun depan apakah kita hidup atau sudah dikuburkan maka misalnya maka semakin uh, apa maka tatkala kita berada di sepuluh terakhir ini hendaklah kita giat tisilah dengan membaca Al-Qur'an dan umur tidak ada yang yang tahu maka boleh kita memulainya dengan sum, sumpah sehingga orang semakin termotivasi untuk mengamalkan yang kita yang kita berikan atau dalam atau dia bersumpah dalam rangka untuk memperingatkan seseorang dari bahaya dalam agama seperti perbuatan syirik, seperti membuat jimat, perbuatan bid'ah maka dalam menasihati kita awali dengan sumpah, maka demi Allah hati-hati dengan perbuatan syirik syirik adalah dosa yang tidak Allah ampuni syirik adalah dosa yang paling besar di muka bumi ini demi Allah, bid'ah adalah melawan sunnah Nabi Demi Allah, demi Allah dan seterusnya Maka dalam rangka untuk memperingatkan Seseorang dari bahaya dalam masalah agama Agar orang itu semakin menjauh Semakin takut, maka kita iringi dengan Sumpah, maka itu dibolehkan Bahkan di, dianjurkan Kata Al-Hafidh Ibn Hajar al, al Asqalani Dalam kitab Bulia Fathul Bari Nah kemudian Kita teruskan uh, Di hadis ini juga Rasulullah Sallallahu SAW mengatakan Bahawa Allah La Allah hatta tamallu. Maka demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Hadis ini menunjukkan dalil ifbathul malal lillah, yaitu wajib kita menetapkan sifat bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala maka Imroru maja anilah, yaitu melewatkan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ditakwilkan, tanpa ditafwid. Jadi ketika ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala maka kita wajib itbatkan. Allah naam memiliki sifat bosan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah sifat Allah tidak sama dengan sifat ma makhluk. Kalau bosannya makhluk adalah kekurangan, tapi kalau bosannya Allah adalah sifat kesempurnaan. Dan sifat Allah tidak sama dengan sifat ma makhluk ya, Sebagaimana firman Allah SWT Laytha kamis lihi syai'un Wahwas sami'ul basir Tidaklah dia Dia Allah sama dengan Sesuatu apapun Dan dia Allah maha mendengar Lagi maha lagi Maha melihat Maka kita, kewajiban kita adalah Menetapkan Allah memiliki sifat tersebut Adapun caranya kaifiatnya, maka kita serahkan Kepada Allah SWT kewajiban seorang muslim adalah melewatkan, melalui nas-nas yang Allah sebutkan tanpa ditakwin, tanpa ditafidkan kita wajib kita wajib isbatkan, tetapkan Allah memiliki sifat bosan tanpa kita harus menyamakannya dengan sifat makhluk tidak boleh kita seandainya mengatakan sifat bosan sama dengan sifat bosannya Allah sama dengan sifat ma makhluk, tidak boleh masukin Allah subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan kepada ma makhluk Uh, dan hadis seperti ini atau ucapan nabi seperti ini ini semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala seperti di surah al-Baqarah ayat 14 dan 15 yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengolok-olok orang kafir atau orang-orang munafik seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wa iza lakul ladhina amanu kalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim kalu innamu akum Inna ma nahnu mustahzi'un. Kemudian Allah mengatakan Allahu yastahzi'u wa yamudduhum fi tudyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala dan apabila mereka orang-orang munafik ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang beriman, mereka orang-orang munafik mengatakan kami beriman. Jadi orang ini bermuka dua ya. Kalau orang, orang munafik di zaman Nabi adalah orang-orang yang bermuka dua. Ketika mereka berha berhadapan dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Tetapi wa idzal khalu ilah syayyoti inihim khalu dan apabila mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan sungguh kami bersama kali kalian. Ini orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu munafik fil-i'tiqat Nifak dari sisi keyakinan Nifak akbar Menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan Hatinya tidak Beriman, hatinya tetap kufur Tapi di lisan mereka Beriman, ini tetap Hukumnya adalah mereka tetap Orang-orang kafir, menyembunyikan Keimanan mereka Menyembunyikan kekufuran mereka Kemudian mereka mengatakan Inna ma nahnu mustahzi'un Sungguh kami hanya mengolok-olok mereka. Kemudian apa kata Allah? Allah yastahziubihin. Allah mengolok-olok mereka. Nah, di sini menyebutkan Allah mengolok-olok mereka dan mengolok-olok adalah kalau di uh, kalau disandarkan kepada makhluk adalah sifat kekurangan, tetapi kalau disandarkan kepada Allah adalah sifat kesempurnaan. Wajib kita ibadkan uh, sifat tersebut tanpa Uh, kita samakan dengan sifat ma makhluk Inilah yang dinamakan dengan Al-Jaza ala wajhir muqabalah Yaitu balasan atas perbuatan yang sama Jadi ketika mereka mengolok-olok orang mukmin, Maka Allah pun mengolok-olok mereka Ini semakna dengan firman Allah juga Wa makaru wa makarullah Mereka berbuat makar Kemudian Allah juga berbuat makar kepada mereka Berbuat tipu daya kepada mereka Jadi ini adalah balasan dengan perbuatan yang sama. Karena mereka berbuat tipu, tipu daya, karena mereka mengolok-olok orang beriman, maka Allah pun juga membalas dengan perbuatan seru, serupa. Ini juga sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sakhirallahu minhum." Ketika orang-orang munafik ya menghina orang-orang yang bersedekah, maka Allah pun juga menghinakan mereka. Jadi ini adalah balasan atas perbuatan yang sama. Ketika mereka menghina orang-orang beriman, maka Allah balas juga dengan kehinaan. Ya, Allah balas dengan kekehinaan. Nah, kemudian di akhir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisha mengatakan, wakana hadba dzalikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-ladhi yadu mu'alhi Dan amalan yang paling dicintai yang demikian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang dikerjakan oleh pelakunya secara berkesinambungan. Syekh menyebutkan, "Ai, al-amalu ladzi yudawimu 'alaihi sahibuhu wa in qalla ahabb ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal amalin katsirin ladzi yanqati'u 'anhu sahibuhu." Jadi, amalan yang dikerjakan oleh pelakunya terus-menerus sekalipun sedikit, itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi terputus yang dikerjakan oleh pelakunya. Maka ketika kita beramal dengan suatu amalan, maka yang paling penting dari amalan tersebut adalah yang dikerjakan berkesinambungan. Karena itu adalah amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak dikerjakan secara berkesinambungan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dua hadis yang kita baca tadi ya semakin membuat kita bersemangat untuk meniru untuk sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan semakin membuat kita semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan di sepuluh terakhir bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar musibah yang kita alami sekarang segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di sepuluh terakhir Ramadan ini juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal al alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal al alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu